Assalamualaikum Siddharalun, Berita Malam Edisi hari ini 4 Juni 2018 dibacakan ilham Miliki sabu dan senjata api, Polda Aceh tangkap dua warga di Aceh Utara Proses perekaman sidik jari Jamal Haji dilakukan di Asrama Haji Kecelakaan jalan raya, sopir L300 dan pengendara sepeda motor meninggal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 Sedaralun, tim Polda Aceh menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dari desa Aluawi kecamatan Belang Mangat, Los Mawes. Dalam operasi Rabu dini hari itu, polisi juga menyita 6 pucuk senjata dan ratusan amunisi aktif berbagai kaliber. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Misbahul Munawar, menyebutkan kedua pelaku adalah warga Losmawe Mawai, berinisial YJ dan Y. Polisi mengklaim pelaku sempat melawan dengan melepaskan tembakan ke arah polisi, namun kemudian memilih menyerah. Untuk kasus ini, polisi mengamankan 2,5 kg sabu-sabu, kemudian 6 puncak senjata api, berikut ratusan amunisi aktif. saudara <SILENGALAN> Lun, pengundian pemondokan Jamaah Haji di Mekah, Arab Saudi, termasuk calon Jamaah Haji M. Barkasi Aceh, sejauh ini sudah ditetapkan. Metode pengundian ini merupakan rangkaian kegiatan penyelenggara ibadah haji, untuk kemudian digunakan sebagai penempatan Jamaah Haji di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh M. Daud Pakeh mengatakan, Pengundian ini diklaimnya adalah mekanisme untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkeadilan kepada jamaah haji. Sedangkan untuk Madinah, panitia akan menyesuaikan dengan kedatangan jamaah nantinya. Disebutkan juga bahwa jarak terdekat pemondokan jamaah haji Aceh di Mekah berkisar 900 meter dari Masjidil Haram, yaitu wilayah Rebaksi. Sedangkan jarak terjauh, yakni berjarak 3 kilometer dari Masjidil Haram, yaitu wilayah Raudah. Khusus untuk jamaah yang tinggal di jarak 1.500 meter, pemerintah menyiapkan layanan bus salawat yang beroperasi 24 jam. Sederalun, Kanwil Kemenak Aceh menyatakan bahwa mulai tahun ini proses perekaman sidik jari dan verifikasi data biometriks akan dilangsungkan di asrama haji masing-masing, tak terkecuali Aceh. Dengan demikian, langkah ini diharapkan mempercepat proses keimigrasian pada saat Jemaah Haji memasuki Bandara Arab Saudi dan dapat memangkas waktu tunggu di Arab Saudi. Proses pendataan biometrik oleh keimigrasian Arab Saudi di Indonesia ini juga tidak dipungut biaya oleh pemerintah Arab Saudi. Syedralun, Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh menetapkan besaran zakat fitrah dalam bentuk uang yaitu 34.000 sampai 51.000. Keputusan diambil setelah digelar rapat dengan Mahkamah Syariah, Baitul Mal, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Dinas Syariat Islam Banda Aceh. Penyelenggara Syariahkan Kemenak Banda Aceh, Mansur Ahmad mengatakan, masyarakat dapat membayar zakat fitrah dengan beras maupun uang sesuai pemahaman yang diyakini. Pembayaran zakat fitrah dengan uang dibagi dalam 4 tipe, sesuai dengan jenis beras yang dikonsumsi. Sementara zakat yang dibayar dengan beras yaitu 2,8 kg per jiwa. Sebelum menetapkan harga tersebut, tim dari kan kemenak juga sudah turun ke pasar untuk melakukan survei harga. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Sudara Lun, kantor wilayah Bia Cukai Aceh dan Bia Cukai Kuala Langsa akhirnya memilih menghibahkan 2.540 karung bawang merah layak konsumsi kepada Pemku Langsa dan Pemkap Aceh Timur. Bawang merah yang dihibahkan ini sebelumnya merupakan sitaan dari kasus penyelundupan asal Malaysia melalui perairan Aceh Tamiang. Pemkap Aceh Timur menerima hibah 1.440 karung bawang merah, sementara Pemku Langsa menerima 1.100 karung. Ditaksir nilai total bawang tersebut jika diuangkan mencapai 500 juta rupiah. Kepala KPBC TMPC Kuala Langsa M. Suhadak mengatakan, hibah ini merupakan bagian dari komitmen bea cukai Aceh untuk memanfaatkan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai agar dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sementara sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun. Sederalon, dua orang dinyatakan meninggal dunia dan tujuh lainnya luka-luka menyusul kecelakaan jalan raya di Jalan Nasional kawasan Desa Menasahnga, Kecamatan Lhok Sukon, Aceh Utara Senin dini hari. Kecelakaan ini melibatkan mobil angkutan L300 dengan sepeda motor. Korban meninggal adalah Rafi Andika, warga Desa Kampung Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota yang mengendarai sepeda motor. Satu korban lainnya adalah sopir L300 bernama Usman, warga Pekan Serue, Aceh Tamyang. Sementara dari tujuh korban luka, satu diantaranya dinyatakan dalam kondisi cukup parah, yakni Fitriani, remaja asal Ketapang, Banda Aceh. Fitriani dilaporkan mengalami luka parah pada bagian paha kaki kanannya. Kasalantas Polres Aceh Utara, Ibtu Sandi Titah Nugraha, mengatakan kecelakaan diduga akibat sopir L300 yang hilang kendali, yang bersangkutan diduga mengantuk sehingga gagal mengendalikan laju kendaraan. Kementerian Kesehatan menolak verifikasi Akademi Keperawatan Pemkap menyusul tidak cukupnya persyaratan yang diajukan. Kondisi ini mengakibatkan merger Akper Pemkap itu belum bisa dilakukan. Akper Pemkap harus dimerger karena adanya penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang melarang pemerintah daerah mengurus perguruan tinggi. Terkait penolakan verifikasi, Ketua Komisi EDPRK Pidi Khairul Syahrial mengaku pihaknya akan memanggil Sekda Pidi, SKPK, dan Direktur Akper. Menurut Dewan, Akper Pemkap harus bisa beroperasi kembali di PD. Alasannya lembaga pendidikan kesehatan itu menjadi favorit masyarakat PD dalam menuntut ilmu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 4 Juni 2018. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi Lun, wassalam.